Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Ahibati filla rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih Memberikan kesempatan Kepada kita untuk berkumpul Kembali di salah satu majelis ilmu Insya Allah Pada malam hari ini kita Akan memulai Mempelajari Tentang Tasrif Yang insya Allah kitab yang akan kita kaji adalah Aunul Bari fi Tashilil Tashrifil Istilahi karya Abu Hudzaifah Ahmad Afidhullah. <tuh> Ini merupakan kitab yang sangat ringkas dan juga sesuai dengan namanya yaitu fi Tashilil Tashrif Al-Istilahi Mudah memahami Tasrif-Istilahi Artinya kitab yang ringkas Yang mudah dan insya Allah Sangat Mudah untuk dipelajari Dan dikaji serta difahami Bahkan kitab ini Adalah kitab untuk Pemula sekali Dalam memahami ilmu tasrif. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang pertama, maka alangkah baiknya kita buka dulu dengan beberapa hal. Ilmu nahwu merupakan salah satu ilmu alat yang sangat bermanfaat karena dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan bisa lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah akan tetapi ketika kita belajar ilmu nahwu tidak cukup hanya dengan mempelajari ilmu itu saja tetapi harus dibarengi dengan ilmu tasrif Artinya apabila seseorang hanya belajar ilmu nahwu Maka tidak cukup Dan juga sebaliknya apabila dia hanya belajar ilmu tasrif Ilmu sorof Maka sama Tidak cukup baginya akan Tetapi harus berbarengan Harus bergandengan antara belajar ilmu nahwu dan ilmu sharf. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu kebanyakan membahas tentang keadaan akhir kata. Setiap keadaan akhir kata itu dibahas dalam ilmu nahwu. akan tetapi pembahasan dalam ilmu sorof itu adalah perubahan bentuk kata secara garis besar dibahas padanya awal kata dan tengah kata perubahan di awal kata dan di tengah kata itu kebanyakan dibahas dalam ilmu sorof kemudian perubahan akhir kata dibahas dalam ilmu Artinya ya kita harus belajar dua Duanya <tuh> Insyaallah kita akan memasuki kepada pembahasan yang pertama Ta'rifu ilmi tasrif Definisi ilmu tasrif Sebelum kita memasuki lebih dalam apa yang akan kita bahas di dalam kitab ini Maka kata para ulama yang paling penting kita harus tahu adalah Kita memahami dulu dan mengetahui apa sih judul kitab ini Dan apa pembahasan kitab ini Kenapa? Karena apabila kita mengetahui judul kitab Maka kita akan mengetahui isi kitab secara global Apabila judulnya saja kita tidak tahu Maka isi kitab akan sulit kita pahami Ta'rifu ilmi tasrif Definisi ilmu tasrif Ta'rifut tasrif, definisi ilmu tasrif At-tasrifu luguatan at-tagyir At-tasrif, kata tasrif Secara bahasa, maknanya adalah At-tagyir, pengubahan Saraftus syai'a Artinya aku mengubah Sesuatu Wastilahan Menurut istilah Tahwilul aslil wahid Pengubahan Satu asal kata Ila amsilatin muhtalifatin Kebentuk Kata lain Yang beraneka ragam Lima'anin maksudatin Guna Mendapatkan makna Yang diinginkan Perhatikan ya Ini definisi ilmu tasrib Secara Istilah Pengubahan Satu asal kata Ke bentuk kata yang lain Asal kata Diubah Ke bentuk kata yang lain Yang beraneka ragam Tujuannya apa? Asal kata itu dirubah ke bentuk kata yang lain Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna yang diinginkan Untuk mendapatkan makna yang lain La tahsulu illa biha Yang mana Tidak akan didapatkan makna itu tanpa pengubahan itu Artinya makna yang diinginkan tidak akan bisa didapat kecuali harus dirubah dulu bentuknya. Ya, paham di sini? Nanti Insya Allah contohnya fa'il mutasrif jadi ilmu tasrif, huwa ilmun yabhathu adalah ilmu yang mempelajari an kaifiyat dzalika tahwil bentuk pengubahan atau pembentukan kata tersebut ilmu tasrif adalah ilmu yang membahas pembentukan kata ilmu yang membahas bagaimana merubah asal kata ke bentuk yang lain untuk mendapatkan makna tertentu. Misal contoh nasro <tuh> yang <tuh> suru <tuh> nasron nasirun mansurun. Perhatikan ya. Nasoro Kelihatan? Kelihatan semuanya apa kurang? Nasoro yang Suruh Nasirun perhatikan ya Nasarayan suru nasirun mansurun. Ada yang kurang ya? Apa? Nasron nasirun mansurun. Dah, perhatikan Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun Perhatikan kata nasoro Nasoro itu maknanya adalah kata kerja Kata kerja yang bermakna lampau Artinya telah menolong Apa artinya telah menolong? Apabila kita ingin menginginkan makna yang lain, ya, maka kita harus merubah bentuknya. Paham ya? Contohnya kita ingin merubah menjadi Kata kerja yang bermakna sedang atau akan, ya, otomatis kata nasorok kata asal harus dirubah bentuknya. Bagaimana dirubah bentuknya menjadi yang suruh. Ketika bentuknya berubah maka maknanya berubah. Ketika kita rubah bentuknya menjadi yang suruh, mana perubahannya di sini? Mana perubahannya? Ditambah ya, kemudian nunnya diganti menjadi sukun menjadi yan suru. Jadi yang yang dibahas ini. Nah, ya. Adapun ini di mana dibahasnya? Nahu, paham? Ketika kita rubah bentuknya menjadi yan suru. Maka otomatis mananya berubah menjadi sedang atau akan menolong, paham ya? Ketika kita ingin merubah makna menjadi nama pekerjaan, nama perbuatan, ya, kita ingin nasorok kata nasorok. Kita ingin rubah maknanya menjadi nama untuk perbuatan. Bagaimana caranya? Kita rubah lagi bentuknya. Paham? Kita rubah bentuknya menjadi masdar. Menjadi nasron. Berarti apa namanya nasron? Pertolongan. Apa yang dirubah? Harokatnya ya. Harokatnya dirubah, am ah, harokat sonnya menjadi nasron atau nasrun, paham di sini? Ketika kita ingin rubah lagi, kita ingin makna yang lain, contohnya kita ingin makna orang yang menolong, maka kita rubah lagi bentuknya menjadi nasirun, otomatis makna juga berubah apa mananya orang yang menolong ya kemudian kita ingin rubah lagi maknanya kita ingin maknanya adalah objek yang ditolong kita rubah bentuknya menjadi mansur otomatis maknanya berubah menjadi yang ditolong paham sini kita kembali kepada definisi ya At-tasrif adalah pengubahan kata, pengubahan apa tadi? Pengubahan satu asal kata. Paham? Di sini mana asal katanya? Nashara. Pengubahan satu asal kata ke bentuk yang lain. Mana bentuk yang lain? Iya, yang berbeda-beda. Tujuannya apa? untuk mendapatkan makna yang diinginkan, makna yang diinginkan oleh kita tidak akan ada kecuali kalau sudah dirubah bentuknya. Kamu sini, jadi kesimpulannya ilmu soraf adalah ilmu yang membahas bagaimana cara merubah bentuk kata kepada bentuk yang lain dengan tujuan ingin mendapatkan makna yang berbeda beda. Paham di sini? Definisi tasrif, ilmu tasrif insyaallah. Paham ya? Kita lanjut kepada satu bab aja dulu. <tuh> Al-Mizanu As-Sorfi Bahasa yang selanjutnya Al-Mizanu As-Sorfi Mizan as <coughs> Perhatikan ada Huruf Fa Ain Kemudian Lam Ada huruf fa, ain, kemudian lam, paham ya? Fa disebut fa al kalimah. Fa ini huruf fa disebut fa al kalimah apa yang dimaksud dengan kalimah di sini coba ya apa yang dimaksud dengan kalimah di sini hah kalimah al kalimatu apa kata ya fa di sini adalah fa al kalimah fa kata Ain di sini adalah Ain al-Kalimah. Lam di sini Lam al-Kalimah. Paham ya? Kita baca keterangan Mizan Sharfiy. Timbangan tasrif. Maksudnya Yang dimaksud dengan Mizanu sorfi Lafad yang digunakan Untuk mengetahui Bangunan kata Dari sisi huruf Pembentukannya Apakah asli Ataukah tambahan Dan berharokat ataukah sukun. Jadi mizanus orfi timbangan tasrif adalah lafad yang digunakan untuk mengetahui bangunan kata, lafad yang digunakan untuk menimbang kata yang lain. Ya mizan sorf timbangan tasrif artinya apa? Lafadz yang digunakan untuk menimbang kata yang lain, kata-kata yang lain dalam bahasa Arab ditimbang dengan ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah itu huruf asli atau tambahan berharokat ataukah sukun. Dan fa ain la. Pa Ain Lam ini adalah timbangan kata. Jadi kata-kata yang lain itu ditimbang dengan kalimat ini, dengan kata ini. Kita baca dulu ya sampai akhir nanti dijelaskan lagi. Mizan wazan mithal bina sigah. Maknanya mizan itu bisa disebut wazan Bisa disebut juga mital Bisa disebut juga bina Bisa juga disebut siroh Artinya sama Lafadnya berbeda tetapi maknanya Sama Wazan Timbangan pola cetakan Mauzun Kata yang ditimbang dipola, dicetak Mauzun Harus sama dengan wazan Dalam hal huruf asli Tambahan harokat dan Sukun. Ya, sebelum kita tutup tekan dulu. Ya, salah satu salah satu mizan sorof. Salah satu timbangan sorof itu adalah fa'ala. Ya. Faala Banyak nanti ada bentuknya. Kita sesuai kita baca dulu. Fa'ila. Fa'ila merupakan salah satu timbangan sorof. Artinya kata yang lain ditimbang dengan ini. Contohnya kata yang lain adalah kata sami'a. Ya. Kata sami'a. Perhatikan di sini fa'ila sami'a. Sama ya. Sama. Kata ini eh, ini dulu fa'ala disebut al-waznu disebut timbangan. Ya, Fa'ilah disebut Al-Waznu disebut timbangan Kemudian Kata Samia disebut Al-Mauzun Artinya yang Yang ditimbang Kemudian terakhir Mauzun Ini Mauzun Harus sama Dengan Al-Wazn Kata yang ditimbang Harus sama dengan timbangannya Dalam hal apa dalam hal huruf asli tambahan, harokat dan sukun, nah sekarang kita perhatikan fa'ilah dengan samia maka ini ya, disebut apa tadi? fa'al kalimah maka huruf sin disebut apa? hah? fa'kalimah Ya, sin disebut fa kalimah. Mim disebut ain kalimah. Ain disebut lam kalimah. Maka harus sama semuanya. Harus sama ketika e, fa kalimahnya di fathah harus di fathah. Ketika ain kalimahnya di kasrah maka mimnya di kasrah. Ketika lam kalimahnya di fathah harus di fat Paham -ha. ya di sini. Kemudian yang kedua failun. Failun. Maka mauzunnya harus sama. Bagaimana bentuknya? Samiun. Kemudian yang selanjutnya maf'ulun. Maka mauzunnya Mas, Mu'un Paham pamis ini ya. Ya kita cupkan dulu sampai di sini. Nanti Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Ya.